I'm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 Alhamdulillah ya belum makan tapi bisa kentem suaranya iya. pagi hari ini buat ada yang di rumah silakan Anda bisa curhat atau bertanya langsung ke Mama Dede silakan hubungi 0816976809 untuk yang Jabodetabek, luar Jabodetabek di 02156976809. Dan bisa juga melalui Skype silakan died saja di kami mamah.peraksi. Iya. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat di rumah Suami sehat Baik enggak suaminya Baik. Setia enggak Sayang enggak Mau enggak punya suami yang hianat Hianat ya. Oh enggak, iya jangan sampai ya Bu ya. Suami itu kan merupakan imam bagi keluarga. Nah, kewajibannya untuk mengarahkan anggota keluarga termasuk istri agar mendapat uh, ridho Allah SWT. Amin. Amin ya. Suami yang baik itu dapat membimbing keluarganya menuju kebaikan pula. Lalu, kalau suaminya berkhianat dengan keluarga gimana? Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama ikuti Tau Siapa Mama untuk tema kita tentang suami hianat. Silahkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'amdillahi na'hmaduhu wa'nasta'inuhu wa'nastaghfiruhu wa'na'udzubillahi min sururi al pusina wa min sayyati a'amalina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyuddil pala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Suami yang berhianat. Tahu hianat. Tahu. Apaan? <laughs> Kebaikan daripada amanat. Allah perintahkan kepada kita. Menjadi orang harus amanat. Inna Allah ya murukum antu adul amanati laliha. Kalau perintahkan kalian. Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa 58. Orang yang amanat. Kebalikan daripada hianat, orang yang beriman. Walladina amanu. Dikatakan oleh Allah. Walladina <twooran> hum amanatihim wa ahdihim Raun Al-Muminun ayat 8. Tanda orang yang beriman diantaranya, orang yang menyampaikan amanat dan menunaikan janji-janjinya. Suami, kalau sebelum menikah, bikin janji nggak? Iya. Ik yang paling aku cintai. palmige palmige palmige palmige untukmu, palmige nanti palmige kita palmige kita sehidup dan palmige palmige palmige yang palmige palmige palmige yang palmige <laughs> palmige yang palmige <gitu> <laughs> yeah, palmige yeah. <haha> ngalir tuh bertubi-tubi, janji doang. Bener, yang lagu memang janji, cuman janji. Bulan madu, hanya mimpi. Kan bulan madu dia udah lewat. Oh, udah lewat, iya. Jadi udah sekian tahun madu. <laughs> suami selingkuh, suami berkhianat Masya mm -hmm. Masya Allah. Tentu saja kalau suami berserikuh, dia dosa satu sama Allah, dua dosa sama istrinya. Maka kalau suami mau taubat, taubat tanah kepada Allah, minta maaf kepada istrinya. Kira-kira kalau suami anda berkhianat berserikuh, dia minta maaf. Mau dimaafin gak? Dimaafin! Mau dimaafin gak? Berat ya nggak dimaafin makanya dia kenceng biar meredam suara ternyata banyak <laughs> kalah suara kamu kamodel iya, iya iya lebih banyak yang enggak iya yeah. jadi kita sekarang lihat kenapa suami selingkuh kenapa suami pacaran lagi banyak penyebabnya banyak faktor yang menyebabkan suami kenapa selingkuh kenapa pacaran lagi satu mungkin istrinya tidak pernah melayani suami Jangan komentar, diam Dua Mungkin istrinya tidak pernah memberikan kepuasan kepada suami Koma Apa sih Marwoto? Tiga Mungkin suaminya centil Dia tuh yang nyaut mulut tuh Mungkin suaminya centil Kayak Marwoto jadi banyak faktor penyebab <laughs> kenapa suami berselingkuh sekarang kalau memang suami selingkuh gara-gara Anda sebagai istri tidak melayani suami tidak memberikan kepuasan sama suami tingkatkan dong servisnya dandan yang rapi aw oh. ini magli dan ke pasar mau beli toge doang enggak tahu pada dandan pakai ngaji pakai embros Mau tidur sama suami, pakai mbros gak? Nggak! Yeah. Lah iya, laki lu pegel dekil bener. <laughs> Malam minggu, kondangan. Bininya pakai baju keren, dandan, rapih, ngaca tujuh kali. Kata suami, ya Allah bini gue masih cantik. Iya. Yeah. Pertanyaan saya. Begitu ibu mau bobo sama suami, baju kondangan dipakai bobo sama suami, apa diganti daster, jawab? Daster! Ini! Wey! Yang ketawa mikir. Ini yang menyebabkan. Kenapa suami berpindah ke lain hati? Ah. Mikir jadi bini. Boleh jadi kita nih jadi perempuan kenapa suami selingkuh? Boleh jadi selera suami dalam diri kita sudah tidak ada. Hmm. Yang dulu rapi, enggak pernah dandan. Hmm. Boleh jadi mulut Anda tajam. Hmm. Boleh jadi Anda cerewet. Boleh jadi Anda tidak suka dengan ibu mertua yang otabene ibu kandung suami. Suami mana yang tidak jengkel. Dia sangat sayang kepada ibunya. Menghormati ibunya. Luar biasa. Dia ingin beri ibunya. Eh, bininya benci ama-emaknya. Ya hee, he, he. dicuekin sama lelaki. <laughs> Diam, jangan ketawa mikir. Atau boleh jadi Anda para istri tidak suka dengan sorna kandung suami. Yang disebut dengan ipar. Ada gak istri yang tidak suka dengan ipar? Banyak. Mana orangnya ngacu? Oh. <tuk> itu salah. <tuk> Karena ipar itu saudara kandung suami. Sebelum ketemu dengan kita istrinya, tentu saja dengan saudaranya. Ini kadang-kadang suami ngasih duit sama emaknya monyong. Hmm. Suami ngasih duit sama adiknya marah. Hmm. Salah sadar Anda menikah dengan seorang laki-laki yang punya ibu, punya kakak, punya adik di mana Allah berfirman yasalunaka an, an yun pikun. mada, mada yunfikul kulma paktum min hoirin falil wal aqrabun wal yatama wal masakin napakah yang terbaik buat maknya sadar Anda berapa duit enggak duit ama mertua tiap bulan huh? tuh pada senyum aja bukan mikir <laughs> Jadi ketika suami berserikuk, jangan ribut nyalahin suami ngaca dulu. Tuh. Udah bener saya belum. Kalau saya udah bener di ujung pala sampai ujung kaki, baru lihat suami kenapa begitu. Oh centil, oh hipersek misalnya, misalnya, misalnya, seperti itu. Kalau suaminya memang yang salah, istri punya dua pilihan. Yang pertama ...anda boleh bertahan, punya suami dia... ...dengan resiko makan ati, berulam jantung. Suaminya begitu. Harus punya extra sabar. Pinjamlah kesabaran se-RW. Biar Anda benar-benar sabar... ...ngelepin suami yang tukang selingkuh. Atau, kalau Anda tidak tahan... ...jangan bunuh diri seperti sakit hati terus. Mendingan mundur. Namanya hulu gugat cerai. Boleh? Boleh. Tuh islam maar begitu. kita perempuan punya hak jangan ada bilang, kita kan perempuan disakitin juga terima aja otak di atas, nafsu di bawah pake otak tau kalo punya hati nyakitin mulu mah ya punya laki ya Allah mendingan punya laki bu. menderita batin tau lama-lama ibu bisa sakit asma bengek kurus wasalam nah. <laughs> sebelum wasalam dengan mundur iya Pak ie karena orang yang selingkuh dia bukan orang beriman walladzina hum lilpurujihi hafizun illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin al tanda orang beriman yang menjaga kehormatan dirinya menjaga kemaluannya artinya tidak pernah selingkuh. Siapakah di antara yang hadir di Indosiar ini yang pernah selingkuh? Ngacung. Nah. Mana? Wah. Siapa yang sekarang sedang selingkuh? Nah. Siapa yang punya rencana mau selingkuh? <tuh> yang pernah selingkuh taubat. Yang sedang selingkuh setop pasangan ada sakit hatinya. Yang punya rencana muselingkuh buang jauh-jauh karena selingkuh dipandang dari sisi apapun tidak baik dan tidak menyenangkan dosa dunia maupun akhirat kita. Nah, subhanallah dalik. Ya, baik itu dia, Tausiah Mama untuk tema kita pagi hari ini tentang suami hianat. Ya, tadi Pak Mahesa bisikin saya di atas. Kadang-kadang memang orang suka ilfil atau laki-laki suami suka ilfil dengan gaya berpakaian. Uh, istri kalau di di dalam rumah. Ini temannya Pak Maisa juga ada yang selingkuh gara-gara ilfil. Karena kalau keluar katanya istrinya cakep, giliran di rumah pakai trunabola. Makanya, makanya dengerin. Tuh jangan nyalahin langsung, dengerin ya. Iya. Ketika anda tidak suka dengan sesuatu, jangan lu diem ngomong. Panggil Beniloh. Gua nggak eh, suka, gitu. gua nggak suka, udah pakai itu. Ilfil, tahu? Ganti, pakai baju yang bagus. Nih duitnya beli, begitu. <SILENCIO> masa pengen istri cantik ke salon juga nggak dimodali iya <SILENCIO> pikir uh, Mahesa pengen wangi tapi nggak dibeliin parfum iya Mahesa <SILENCIO> oh, Mahesa dah. toko tiker Mahesa oke okay, ya baik kita harus break dulu sebentar nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan AA